サマチュレーフュー、サマチュレーフュー、サマチ i レーフ i ー、サマチュ i ーフュー、サマチュレーフュ a サマチュレー n ュー、サマ s ュレーフ a ー、サ r チュレーフュー、サマチュレーフュー、サマチュレーフュー、サ n s ュレーフュー、サマ g ュレーフュー、サマ d ュレーフュー、サマチュレーフュー、サマチュレーフュー、サマチ a レ u フュー、サマチュレーフュー、サマチ masalah-masalah itu, terutama masalah-masalah yang berkenaan dengan p e r ューフュー、a n hukum。 ジュカカラシナンゴタテペア、ジャンシャンキタタン、バタシタン、ジタン、プランランタン、マザーウコム、タンパパーウアウコム、ジャディアギニャ、ラヤティネム、ジュキキキキキトロ、ムバヤ、オランオランギパタヤ、タピンガプンシ、タビジュランヤ、パタンジドアンギ e t マタニャ、ジャミンタ、ソファイアキャシナティプバイキ、ソラキャシティプバイキ、タパチャ、カタニャンソフォティト、ジャディ、オランオランヤプロ yang katakan u m i a n y a tiga puluh sampai enam puluh tahun maksimalnya itu atau lima puluh lima tahun sebelum usia pensiun itu yang diperkerjakan jangan orang yang udah tua-tua gitu -tua yang nggak produktif sehingga kerjanya lamban akhirnya ya hukumnya terpengkale semuanya terpengkale jadi semuanya jadi masalah gitu loh terima kasih t e r i m a k a s i h kembali Pak Sudibyo Pak Alex ya selamat sore bu ya silakan Pak ya Apa yang dikatakan Pak b a Girmanan itu benar Tapi kita menyesalkan juga Kenapa ketika Pak b a Girmanan jadi ketua m n m a Tidak membahas itu dengan DPR gitu Sekarang orang setua b a Girmanan juga s i k a kita... Pak p Andi selamat sore s i l a k a n Selamat sore b u Sekarang b a Girmanan ini kenapa sekarang setelah pensiun baru berbicara Kalau memang dia tahu hukum itu memang di Indonesia berbasis badannya Belanda Yang berbeda dengan serumpun i t a m a l a y s i a kenapa tidak dari pertama pada saat beliau menjabat? Kenapa setelah beliau menjabat, baru dipermasalahkan? k a t a memang tahu, beranilah sedikit untuk merubah, memperbaiki apa yang ada untuk negara Indonesia ini, Bu. Terima kasih, Bu. Pak Sugiharto? Waalaikumsalam. s i l a m k a n b a p a k y a k a l a u b a n g b a s i r m a n a l m a s s a r w a l i k e m k a m i k m a a l m i k m a s s a m u i t u t e r i m a k a s i h s e l a m a t m a l a m p a k u a s i f i n s e l a m a t m a l a m i b u k o m e n t a r n y a s i l a m k a n p a k Kalau komentar saya sih sebenarnya undang-undangnya benar ya, yang nggak benar itu kayak yang jalanin loh.、Uh -huh. Semuanya kan diputer-puterkan dari awal itu, hulu. Jadi ibaratnya sekarang itu lembaga hukum itu jadi hukum rimba yang siapa saja bisa mempermainkan hukum itu demi kepentingan golongan, atau kepentingan usaha atau gimana segala macam. Jadi menurut saya sih... Yang harus disikap itu justru institusi manusianya、gua. Bukan hmm. hukumnya h u k u m itu s u d a h benar Itu aja Oke、okay. Terima kasih Pak a Rifin Pak Wanto Selamat malam Ya selamat malam s i l a k a n Pak Wanto Ya saya setuju aja Berdapat t a n g dari Pak Bagiumanan Dan juga pendapat sebelumnya Jadi kita lihat aja Habis ini Pak s b y Angkat Pak Amir s y a m s u d i n Jadi menteri Penerangan Itu kan jelas Itu pengacara Pengacaranya n y a i duit Gak akan beres Nau kembali negeri kita Mengkuhamai m diangkat orang pengacara Seperti itu Pak Terima kasih Baik, terima kasih untuk Pak Lanta dan saya beralih ke Pak Sebastian, malam Ya, malam Silahkan Pak Itu mau mikir nggak sih dia? Waktu dia dulu berada disitu dia bikin apa? Ini kan manusia model yang begini nih, inilah Indonesia Orang yang nggak sadar umur, nggak sadar posisi, nggak sadar kemampuan Waktu dia ada disitu dia bikin apa? フェイバーシーパーセンス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 マリィーゼロがギターとプロファクター。マリセン、エムサ